Selamat pagi b u Yeni Ibu,、uh, kalau mau e pendapat saya ya Bu ya、uh, Halo Iya s i l a k a n Ibu Yeni、uh, Itu polisi emang gak bener Bu Saya b e n e r b e n a y a pernah ngalamin dulu ya、uh -huh. Rumah saya itu kemalingan ya Bu ya、uh, Itu dia c u m a datang lihat begitu doang Bu Gak dicari n gak apa Dua kali lagi、uh, Terus rumah saya yang baru juga saya kemalingan Begitu、hmm. juga n Gak g ada ininya, polisi itu cuman lihat kalau orang yang berada, orang kaya, jadi supirnya orang kaya, itu dia mau. Masa polisi jadi supir, Bu? Bener-bener ini kejadian, Bu. Jadi supir, dua rumah orang kaya itu kebanjiran dia yang bersihin. Dia kan d i g a j i sama masyarakat, Bu.、Ya. Sama rakyat dari, apa, dari pajak. n Gak g bener.、Bapak、ada contohnya,、Coki. Kasih, Bu. Pak Coki, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Silahkan Bapak Iya ini saya ada pengalaman yang mirip tapi beda Waktu itu saya dikerja di perusahaan Garmen k e b u t u h a n waktu itu satu kontainer yang masuk ke kita tuh hilang Jadi dalamnya tuh terkuras habis Stratnya ditinggal di pinggir jalan tapi n gak g jauh dari pabrik kita Kita laporkan ke polisi Mereka bukannya mencoba mencari siapa yang mencuri dan lain sebagainya Tapi udah langsung aja duduk kita bisik-bisik Wah ini asurasi n kita bantu nih Pak Tapi kemudian dia minta bagian. Jadi untuk mengeluarkan surat selembar asuransi itu,、mm -hmm. untuk d i t e b u k a n asuransi,、yeah. itu kita harus keluar uang untuk orang-orang ini. Jadi yang masalah siapa yang mencuri penjahatnya itu udah, udah dilupakan. Itu bukan, bukan menjadi tugas dia. Dia hanya Uber yang ada uangnya itu aja. a n a k juga ya.、Eh. <laughs> Terima kasih. Terima kasih Pak Coki. Ibu Esi,、eh, selamat pagi. Pagi. s i l a k a n Ibu. Ibu, itu Ibu yang tadi itu yang lapor atau yang kehilangan rumah itu kebanyakan nonton... CSI. Jadi kalau di sini mah jangan harap deh mau diselidikin sampai ke sidik jari segala, mimpi kali ye. <gifat> Baik Pak Pagi, taruh s i man. l a k Pagi. Silakan ya, Pak. Memang kalau di polisi di negara kita ini, kalau hilang kambing itu lapor bisa jual kerbau. Ini juga saya alami. Jadi ada tarian manipulasi uang kita lapor, minta uang transport, nggak pernah laporan, kita tanya kenapa nggak lapor, nggak ada pulsa katanya. ujung-ujungnya hilang gitu aja, jadi mendingan gak usah lapor deh, gitu terima kasih baik, Pak Rosiman, terima kasih dan saya beralih ke Pak Deddy, selamat pagi Pak Deddy ya, ya silahkan Lamaan pak ya. waktu belum lama ini saya ada kasus lain kasus masalah apa namanya, surat-surat dan sebagainya itu sama polisi diurus b e n e r karena memang akhirnya kita jadi keluar duit tapi waktu kita kemalingan kemarin itu satupun yang apa namanya, nggak ada yang diurus, gitu.、Hmm. Jadi dibiarin aja setelah buat laporan, selesai, gitu. Jadi saya melihatnya kalau nggak ada benefit-nya buat polisi, akan-akan nggak -akan ada. ada tindak lanjutnya yang dia bilang katanya, satu rumah mau di,、uh, diperiksa. Itu nggak ada tindakannya. i Ya, terima kasih Pak Deddy. Pak a r k o berikutnya, selamat pagi. Ya, pengalaman saya pernah saya dilaporin karena saya paketan a kolektor, ya kan. Saya dilaporin pencemaran nama baik, saya diperiksa di polisi Tapi itu dari pendengar-pendengar sebelumnya saya mau kasih tahu juga nih Sebenarnya g a k sepenuhnya juga salah polisi ya Nggak melakukan pengecekan segala-galanya Itu dalam membuat berita acara, polisi itu sampai nggak punya kertas Jadi mereka memang kalau untuk beli kertas beli sendiri gitu loh Nah kita juga mesti menyadari yang salah sebenarnya bukan mereka Tapi pemerintahan yang dablek nggak tahu diri Karena mereka nggak bisa membayar gaji polisi seperti, seperti secara manusiawilah gitu loh Bayangkan aja mereka n gak g punya kertas Mereka n gak g punya printer Mengasih makan、e, apa a n Misalnya a a n y m yang di penjara t u kadang-kadang Menurut orang, orang narkoba Mereka yang kasih makan Mau d a p a t duit dari mana j e boro-boro mau mereksa Seperti yang kayak di film-film ya Kayak film-film Amerika Kayak gitu kan Di, di sasidik jari segala gitu Itu n gak g mungkin lah gitu Jadi pemerintah yang harus memenah diri Meningkatkan k e seteran j a h a para polisi Bukannya malah Malah dikasih gaji sekedarnya Sisanya lusari sendiri di jalan Ya begitulah Terima kasih Pak Harko, satu p e n e l p o n terakhir dengan Pak Rahmat, selamat pagi, silakan selamat pagi, Pak. s e a b u kalau di Indonesia, kalau kehilangan kambing, jangan laporan polisi b u jadi hilangnya kebo, ya, terima kasih. Baik, Ibu Elis, selamat siang. Ibu. Ibu, itu udah kerjaannya p o l i s Ibu, kalau yang ada uang dilayanin. k a l a u berhenti di bawah pohon enak trip gitu Bu k a l a u yang masalah gitu-gitu m a k Bu dicuekin Makasih ya Bu Baik, terima kasih Bu Yalis Pak Bidin, selamat siang Siang, ini dengan Pak Andi nih Oh Pak Andi, oke s i l a k a n Pak Andi Ya,、uh, menurut saya sih memang selalu seperti itu ya Karena saya juga punya pengalaman、uh, kemalingan Udah ada CCTV, foto malingnya jelas, masuknya dua kali Dua, tiga bulan kemudian masuk lagi foto yang sama, tetap i sampai sekarang enggak ada follow up-nya. Begitu. Oke, <tuh> baik. Terima kasih Pak Andi. Pak Habidin, selamat siang. Siang, Bu. s i l a k a n Emang kalau polisi, kalau polisi lapang-lapan bagus. Tapi kalau polisi s h a r a s a m emang kalau kita ngasih uang banyak, mungkin dia jalan. itu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 Kalau n g lalu itu memparah itu. Tapi omong-omong, pada takut sama p o i s i KPK jadi k e r j a y a nama polisi a t a apa aja o、so. a n g rakyat kecil maknya lapor desa. Terima kasih Pak Herman, selamat baik,、uh, selamat siang. Selamat siang.、Uh, Silakan. Tidak membela polisian, tapi sebagai、eh, berimbang mungkin kalau saya sorak adalah mungkin budaya k e p o r a n ke atas yang mengakibatkan pelayanan t e m a s y a r a k a t itu tidak bisa lebih baik ya. Jadi ketika mereka lihat pandangan kasus-kasus yang n g g a k ada uangnya, mereka di bawah tekanan harus menyetorkan atas setepaknya. Mereka lebih memilih kasus-kasus yang a d a uangnya. Demikian, maaf. Terima kasih. Pak Bu Otas, selamat siang. Selamat siang, Pak.、Uh, monitor radio mohon dipelankan, Bapak. Ini saya pernah punya pengalaman dengan... Kehilangan media, dan itu sekitar lapor ke polisi juga. Dan dia tanya kehilangannya berapa, gitu, jumlahnya berapa. Jadi, nggak ada niat untuk membela warga negara, untuk memberikan solusi atau ya, katakanlah supaya kita sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan yang demikian. Terima kasih itu. Ada yang、kasih. penting dari kemauan dari pihak kepolisian semua untuk benar-benar mau melayani dan menganyomin masyarakat yang hilang kehilangan itu. Baik, terima, terima kasih. k e l a m a t siang Pak Haji.、Ya. Komentarnya apa? Iya, saya rasa nggak semua polisi jelek ya. Masih banyak yang bagus dan dedikasi serta bertanggung jawab. Cuma n kalau mas ada masalah, bagus itu dimasukkan ke surat pembaca. Apalagi kompas ya, dia dibaca oleh katanya. Sehingga bisa d i t u n d a k a n esan pangkatnya itu. Saya p i k i t u polisi nggak sabaran aja, a t a u k u r a n g canggih lah. Coba kalau dia itu laporan itu h diterima baik-baik. Lalu pura-pura aja diteliti. Dan yang penting itu liput a p a u TV itu. Kan banyak tuh acara TV ya, seperti patroli atau... ヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤ a n ーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤ a ヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤー s ーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤー l ーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤ a ヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤー Nah, ya, jadi gimana ya? Jadi mungkin di, di polisian yang pakat rendah gitu-gitu aja Komandan-komandan、nah, malu yang s u b u r jadi m a s a malu-malulah coba itu kalian lihat aja Pak Ya betul n g a k Terima kasih Pak Baik terima kasih Pak ba. Simon Selamat siang Ya selamat siang、uh, Bicara tentang polisi memang tidak pernah habis-habisnya、uh, Dalam kondisi sekarang laporan-laporan itu sepertinya Tidak akan pernah ditanggapi kalau tidak ada dorongan パンダピスクウンバウンバーウィンバーウィンバーウィンバーウィンバーーウィンバーウィンバーウィンバーウィンバーウィンバーウィンバーウィンバーウィンバーウィンバーウィンバーウィンバー i ィ a バーウィン Yeah. Uh, itu kalau saya komentari saya ada kasus、uh, mengenai sewa-menyewa di akte notaris tapi setelah h abis orangnya gak mau keluar, saya lapor ke Polres Jakarta Barat、uh, dia ngatakan ada sewa secara lisan 9 tahun ya,、yeah. t a p i di polisi diputuskan di SP3-an bahwa sewa s e m a 9 tahun、uh, secara lisan dibetulkan itu penyidik dari Polres Jakarta Barat パラッサイラポラギカポルダマウナイラタンパンサーサーサーパウソウサーパウアディクエタンシーイトブワピアミナンサイワットゥジュスタンアジュタアイアタシアギトゥスカットゥアキアタウアパニャンドゥアブラスタウンサダンカンタダクエノタリアフィギタウンイトディパウソカンドアクタラサラポッサイポルアメトロジャイアタダタンアルフィギ Tanggal lima bulan Maret, setelah tanggal tiga bulan Maret, itu、uh, dia minta dilet. Dilet pada tanggal delapan belas Mei, sampai saat, saat, sampai saat ini dia punya surat. Dilet, dia bilang d e n a n k e l u a r juga. Ini, k i n e r j a n y a saya bingung, saya s udah l a p o r ke Kapolda Metro Jaya juga. Dia kirim surat, tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan sama sekali. Baik, terima kasih Pak Iman.